Ya, pemirsa, buat Anda yang di rumah pagi hari ini silakan Anda bisa curhat melalui telepon. Anda bisa hubungi 56976809 untuk yang di Jabodetabek, di luar Jabodetabek silakan tinggal ditambah 021 56976809. Dan bisa juga melalui Skype, silakan di-add saja ID kami di mama.beraksi. Apa kabar Ibu-ibu? Bahagia. -Ibu? Sehat semua ya, Bu ya. Alhamdulillah, Dan Pemirsa, kita sebagai umat muslim, tentunya berpedoman dengan dua hal. al dan Sunnah Nabi. Nah, sebagai umat muslim yang baik, tentunya kita juga sebisa mungkin melakukan apa yang dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah, termasuk menikah. Ibu-ibu sudah pada menikah? Sudah. Alhamdulillah. Dilihat dari keriputnya sih, kayaknya udah ya. Namun ketika kita sudah siap untuk menikah, ternyata persyaratannya banyak ya. Cukup banyak persyaratan yang harus kita lengkapi atau kita lalui. Sehingga membuat kita menjadi sulit untuk menikah. Nah, padahal dalam Islam hanya terdapat lima rukun nikah, yaitu ada pengantin, pengantin pria, wanita, wali nikah, saksi, dan ijab kabul. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama membahas masalah tersebut. Kita akan ikuti Tau Syamama untuk tema kita di pagi hari ini tentang mau nikah kok susah. Silakan. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum wa wa Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. marina. yahdihillahu fala wa may yudlilhu fala hadiya Ashhadu an la ilaha ahdahu, la sharika lah. Wa anna muhammadan rasulullah. manika kok susah. Rasul bersabda. Annikahu sunnati paman rogibaan sunnati palaisa minin. Nikah itu sunatku. Siapa yang tidak mengikuti sunatku itu bukan umatku. Siapa yang sudah menikah kata Abdul Nggak usah ditanya kali. Dari muka yang kita ketahuan, iya pak iya. Yeah. Ada nggak yang belum menikah? Ada Nisa, Manyo udah, apalagi marwoto ada aki aki, leman, abis lu nyaut mulu. Belum dua kali kasih marwoto. Agus, udah dari keriputnya. Yeah. <laughs> kita lihat. Yang namanya pernikahan Masya Allah Suka ditanya Kenapa sih belum menikah? Kapan kamu menikah? Kapan sih dapat undangan dari kamu? Nunggu apa lagi? <tuh> saya yakin Kalimat-kalimat seperti yang saya ucapkan Sering didengar oleh orang-orang yang jomlo Iya apa iya? Iya yeah. yeah atau boleh jadi kita yang nanya maknya, saudaranya, encang encinya, teman kuliah hekapan gue anak gue tiga loh itu nanya wajar sebetulnya tapi maaf dalam tanda kutip bagi orang yang jomlo boleh jadi pertanyaan tadi menyakitkan karena apa mungkin itu bukan pilihan dia Ada orang yang ditanya, kenapa belum menikah? Kan belum lulus, ntar sarjana dulu. Udah S1, kok belum menikah? Kan belum selesai, ntar S2. Udah S2, kok belum juga kerja? Belum mapan, kalau saya belum S3. Ibu sudah S berapa? S-Sengeng. <tuk> Esteler, snya hilang, tinggal telernya. Iya pak, iya. Ada lagi orang yang ditanya, kenapa belum nikah? Pacar kamu sudah ada, saya belum kerja, macam-macam. Kenapa kamu juga belum menikah? Rasanya belum mantap. Ada lagi yang ditanya kenapa belum nikah? Rasanya hidup saya baru begini, belum mapan. Saya kepengen punya rencana ancam-ancang pernikahan kalau saya sudah punya kepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, usaha pribadi. Belum, belum mapan. Ada lagi yang ditanya. Kok belum menikah? Rasanya belum ada di hati itu untuk menikah nanti aja gampang. Ada lagi yang ditanya, kok belum menikah? Bagaimana mau nikah? Saya ini anak terbesar laki-laki. Kan lo tau bapak gue udah meninggal dari dulu. Emak gue, adik gue siapa yang nyokorin kalau bukan gue. Mereka dulu deh gue belakangan. Ada yang begitu? Ada. Berbagai macam alasan kenapa orang tidak menikah. Menikah kok susah amat. Sebetulnya dalam Islam nikah itu tidak susah. Islam, agama yang gampang tapi jangan digampangin. Kenapa saya katakan nikah itu tidak susah? Satu di dalam Islam kemiskinan bukan ukuran tidak menikah. Waatun nisa sodokotihin nahilah berikanlah kepada perempuan yang kamu nikahi maskawin sesuai dengan kemampuan kamu yang kamu rela. sujara. dalam sejarah Rasul tanya mas Sahabat. Kamu punya apa nikahi perempuan itu? Enggak punya apa-apa? Coba cari barangkali punya cincin besi aja. Artinya kalaupun orang enggak punya cincin emas, cincin besi juga boleh. Bahkan ketika ada orang yang bilang cincin besi pun saya tidak memilikinya. Maka orang tadi boleh menikah dengan hafalan Al-Quran. Mahar saya membaca surat Ar-Rahman dengan wakiah di depan pengantin perempuan. Itu boleh. Bahkan ada di antara sahabat yang menikah dengan dia masuk agama Islam. Maharnya itu pun boleh. Jadi kalau alasan kemiskinan Anda tidak menikah, salah. Dua. Kenapa saya katakan yang namanya menikah itu tidak susah dalam Islam? Karena yang namanya mahar bisa diutang. Hmm. Saya menikahkan anak saya yang bernama Anu Binti Anu dengan kamu Mas Kawin sekian ngutang Boleh, boleh Asal dibayar Jangan lu ngutang tapi gak dibayar Ringan gak? Ringan Apalagi yang namanya Mas Kawin Kalaupun orang tadi tidak mampu, ada saudaranya, keluarganya, temannya, sahabatnya lebih mampu. Biarin deh kalau kamu gak mas Kawin. Saya yang jamin mas Kawinnya, mau berapa sih? Gue yang bayarin. Mas Kawin jaminan orang lain. Dari pihak laki-laki, itu pun halal pernikahan. Jadi gak susah. Kalau anda sebagai laki-laki gak punya duit buat mas Kawin, deketin tuh teman yang punya duit. Tuh Abiel tebel pahanya, gendut kayak Amung, gue emaknya. Amung, bibirnya. Ya. Tuh Agus udah kurus sekarang. Yang gemuk Amung tebel perutnya. Jadi <laughs> bisa kalau Amung ada temennya mau nikah nggak punya duit tenang ada gue. Gue yang bayarin mas kawinnya. Boleh mung asal jangan u kawin lagi mertua lu marah. Lu jangan ketawa mikir. Mana nunak? Yeah. <laughs> Jadi boleh mas kawin dengan jaminan orang lain. Kemudian kalau semuanya tidak bisa anda lakukan, jangan susah berpuasa. Dengan berpuasa akan mengendalikan nafsu birahi anda. Makanya pakai pakai bilang nikah kok susah? Gak usah susah. Selama otak yang di atas kita pergunakan. Bukan hanya mempergunakan nafsu yang di bawah, semuanya serba mudah. Karena Allah berfirman, Allah tidak menghendaki kesusahan, tapi Allah menghendaki kemudahan. Islam itu gampang, tapi jangan digampangin. Iya. Oke, baik itu dia atau siapa untuk tema kita pagi hari ini tentang mau nikah kok susah. Sekali lagi saya ingatkan ada yang di rumah bisa curhat melalui telepon silakan ada hubungi 56976809 untuk yang di Jabodetabek di luar Jabodetabek silakan ada hubungi 02156976809 dan Skype silakan lihat saja di kami di Mamah Beraksi. Pemirsa kita break sebentar nanti kita kembali lagi tentunya tetap di sini di Mamah dan AA. Beraksi. Bersama. Assalamualaikum. Selamat siar. Dora